Ojek, oh, kalau kita fikir-fikir ya, kita sebagai umat Islam itu kita sudah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah. Betul sekali. Kita mendapatkan sebuah mukjizat yang luar biasa pasnya Al-Quran. Betul. Nah, kenapa ya? Nanya aja ni, kenapa kok banyak orang di Indonesia yang ngakunya Islam, tapi nggak bisa baca Quran? Nggak. Ya, Itu pikiran nggak sih ya? Ada loh orang yang kayak gitu ngaku nyai Islam, tapi dia nggak bisa baca Quran. Kayaknya perlu ditanyain sama mahasiswa yang ada di sini deh. Oh iya, di sini emang ada yang nggak bisa baca Quran? Nggak fit. Ini oh. justru jadi tugas ke depan mereka. Oh iya. Justru iya. jadi tugas ke depan mereka bagaimana caranya tidak ada lagi buta huruf Al Quran. Iya, betul. Tuh, no. gitu kan? Iya iya. Iya, soalnya kalau kita buta huruf Al Quran berarti kita buta peta akhirat karena Al Quran itu ibarat kompas buat yang tersesat, ya. ibarat sebuah GPS, oh. ya. dan Al Quran itu adalah surat cinta yang datang dari Allah, surat cinta yang oh, datang dari Allah. Allah Subhanallah. Kalau iya Karbik, jadi ingat nih, kalau, kalau misalnya jaman dulu nih yeah, kalau yeah. dapat surat cinta gitu uh -uh. ya. Arti <laughs> itu deg-degan, meledak, meledak. Bled ya kan? oh. Itu kalau dapat surat uh -uh. itu dilipat, disimpan dalam dompet. Waduh, kalau lagi kangen dibuka, dibaca, Waduh. aduh. Terus nah. diciumin ya, Vid. Diciumin, Padahal enggak wangi. <laughs> Subhanallah. <laughs> ya. Itulah Al-Qur'an. Subhanallah. Harusnya Al-Qur'an seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, sebelum bicara Al-Qur'an, saya mau nyapa dulu pemirsa. Okay, ya sip, karena silakan. sesuai dengan tema kita kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa TV One dimanapun saja anda berada Kembali lagi kita bersilaturahim dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Ya tentunya kali ini Kita akan disiarkan langsung Dan kita disiarkan langsung dari Mahat Takosus Pesantren Tinggi Iki Jakarta Yang merupakan asuhan dari Dr. Ahmad Fatoni Buat anda yang sekitar berada di sekitar uh, Daerah, ini daerah Pamulang ya Ya, rapamulang ya. Silakan kalau Anda mau bergabung bersama kami ya. Nanti di sini ada Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dan juga guru-guru kita yang akan membahas mengenai Al-Qur'an. Kenapa? Karena tema kita kali ini adalah Indonesia membaca. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada apa saja? Karena apa ya? Karena cukup banyak orang Islam yang ada di Indonesia mengadakan pembenaran untuk dirinya sendiri dengan tidak membaca Al-Qur'an. Macam-macam alasannya, iya gak sih Uje? Betul sekali. betul dia, Uji, ya Nah, padahal Fit, maaf ya Fit mm -mm. Itu Twitter, ya Allah, hampir setiap 3 menit diperiksa YM mm -mm. ya, juga begitu, hampir 5 menit diperiksa Itu langsung belum apa-apa, update status Misalnya ah -ah. Facebook, dia kan tutup, tutup, gitu Facebook juga begitu Kenapa untuk urusan-urusan seperti itu Kita selalu update, tapi buat Quran, enggak padahal update-nya Quran sampai akhirat loh Fit. Allahu Allah, Allah. Iya, kalau kita kalau kita update status Facebook atau yang lain-lainnya, itu kan hanya per hari ini. Iya, kadang yang enggak penting lagi di sini, ah, lebih banyak yang enggak penting malah sebetulnya <laughs> daripada yang penting. Ya benar emang gitu ya. Oh, ya bro, itu Facebooker semua <laughs> Oke, okay, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bicara mengenai Al-Qur'an karena nanti di sini juga selain ada Ustadz Jefri Al-Bukhari juga akan hadir dan juga sudah hadir bersama-sama kita KH Haji Profesor Dr. Asin Sako Muhammad dan juga Dr. Ahmad Fatoni. Pemirsa, kita akan bahas dengan tema Indonesia Membaca Indahnya Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya pemirsa kita kembali lagi di tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan Dan di bulan Ramadan ini juga terjadi sebuah peristiwa penting yaitu turunnya Al-Quran Seperti yang ditulis dalam Al-Quran di Surat Al-Baqarah ayat 85. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai penunjuk manusia dan penjelas-penjelas Mengenai penunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil Karena itu barang siapa ada di antara kamu di dalam bulan itu maka berpuasalah Begitu istimewanya bulan Ramadan dan begitu istimewanya peristiwa turunnya Al-Quran ini Nah karena itu pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu Indonesia membaca Mengajak anda diri saya sendiri dan juga kita yang ada di sini untuk kembali lagi kepada Al-Quran Yuk kita baca Al-Quran yuk Nah coba kalau misalnya ada yang tidak tepat atau ada yang tidak faham kita bahas sama-sama di sini. Nah Uje bicara mengenai ya. uh, turunnya ya. Al-Quran nih Uje Itu kan peristiwa yang... Uh, luar biasa Betul Yang sekali Di ya. oleh Rasulullah SAW mm. Badannya menggigil, gemeteran mm. dan segala macam Saya jadi ingat lagunya Uje. Kok? Ya, oh, kan ada lagunya kan? Mari kita membaca Al-Quran Satu firmannya Tuhan yeah. Sebagai tanda takwa Kita kepada Allah Turun, ya turun. Anak Quran turun. Oh, turun. Oh, oh, yeah, yeah. Tanamkan dalam hatimu. Al-Quran Jadikanlah petunjuk Penerang jiwa hamba Beriman Kepada Allah Ingatlah Satu peristiwa Besar Tatkala Rasulmu berada di dalam Gua namanya, Datanglah jiwari Membawa Firmanya Allah yang iqra bacaan ma ana biqari iqra bacaan ma ana biqari iqra bacaan ma ana biqari terus rasul dipeluk menggigil sebab itu subhanallah itu dahsyat Allahu akbar ya syahrul ramadzan allazi unzila fihil quran terus Gak berjuma haval fit minimal lima jus Allah wakwarsaya si satu doang apa jus alpokat ya <laughs> kemarin Saren, fit uh -uh. teman gue fit yeah. keren Allah. Baru 3 hari puasa baca Quran udah dus dua Subhanallah. Eba. Mulainya dari mana? Dus 30 puluh. <laughs> Allah. Inilah kekonyolan kekonyolan kita ya. Uce cerita dong tentang peristiwa turunnya Al Quran supaya kita bisa apa memaknai kembali tentang uh, peristiwa nusul Al Quran iya. ini nusul Quran ini sehingga nanti kita bisa kembali lagi mau yuk kita baca Quran yuk. Silahkan Uce. Oke okay, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil l Subhanal malikil l Subhanal malikil l-Qudus. mulki wal malakut. Subhanal dil izzati wal azamati wal haybati wal qudrati wal sultan. والكمال والكمال والشلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا. Subhanakudus Rabbu na wa Rabbul malaikati wa roh semuanya Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. Wa la ilaha illallah Ho Allah akbar Allahumma salli wa sallim Wabarik wa karim Ala hadha nabiyyil kareem Sayyidina wa habibina wa Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi, qad ataytani al mulk. Wa'alamtani min ta'wil al-ahadith. Fatir as-samawati wal-ard. Anta, wali fit dunya wal-akhirah. Tawaffani musliman. Wa al-hiqni bis salihin. Allahumma anta salam Semua. Wa minka salam Wa ilayka yaudus salam fa hajji na rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabaarak rabbana wa ta'aalaita ya zal jalali wal ikram amin amin amin ya rabban ini jangan pada lemas kenapa sih ini lemasnya pada pengen pulang nih fit ketahuan fit Puasa wasauje Bukan puasa ini kangen pengen pulang orang gua tadi subuh waktu salam-salam sore pada pada mau nangis banyak, aduh ya Allah ya karim, subhanallah saking kangen dan tindu sama keluarga ya? iya, sebulan <tuh> orang dari puasa hari pertama aja udah nyanyinya lebaran sebentar lagi baru hari pertama, <tuh> terus mungkin kali gini fit mahasantri santri yang ada di sini nih pengen buru-buru pulang, pengen nunjukin apa sih yang udah didapat dari makat uh... kasus Taksus, ya itu, khosus, ya Pesantren Tinggi IKI. Gitu. Ya itu kerjaannya David buat nyebutin <laughs> bukan saya. <laughs> Ma Mahat tak khusus. Iya tak <laughs> <laughs> Ya apalagi mereka ini yang paling lama berapa tahun? Emang berapa tahun sih? Berapa tahun. 4 tahun setengah, enggak seumur hidup. Ah, eh bagus tahu seumur hidup ya Ustaz sama Maryatulfa umur hidup. Ya? <tuh>, iya, artinya beliau tetap mengabdi ya, bini sehat. <tuh>, jadi waktu saya seumur kecil gini nih, dia waktu saya seumur gini ini anak nih, ini anak, nih anaknya anak. anak si abe, nih. <tuh>, waktu saya seumur gini, itu yang ngefansnya sama beliau-beliau gitu kan? Ustad Muhammad, Ustad Humaydi, ya. Ustaz Muammar, Ustaz Humaidi ya, Maria Ulfa Itu Masya Allah dari kecil ngefans dengerin tuh. Allah Akbar fit. Jadi memang kebiasaan dari kecil gitu. Gini, yeah. mohon maaf, uje tidak terlalu tertarik untuk menceritakan sejarah turunnya Quran. Iya. Yeah. Karena kalau kita balik lagi ngomong sejarah, itu lagi, itu lagi, udah pada apa fit? Iya. Yeah. Udah pada tahu kalau Quran itu diturunkan di Goa. Iya. Yeah, Diturun di mana sayang? <laughs> Surat apa yang pertama dituruni? Ya, pemalu semua anak-anak ini. Surat Al. Al Al-Alaq ya, itu udah tahu, udah hafal di luar kepala. Saking hafalnya di luar kepala, ambil lupa lagi. Soalnya hafalnya di luar. kepala, bukan di dalam. kepala, Nah, ujian lebih tertarik begini. Apa sih yang membuat seseorang itu jadi malas baca Quran? Ya. Gitu kan? Jadi ninggalin Quran. Kok Quran itu seperti sesuatu yang tidak menarik? Kenapa? Karena Quran enggak ada audio visualnya, Fit. Hanya bentuk teks belaka. Ya. Tapi ketika kita disuruh nonton film, misalnya saat, uh, film Cinta Fitri lah misalnya gitu ya. Oh, itu. Waduh itu sampai episode berapa sekarang Cinta Fitri? Ah berapa? Saya tanya berapa sekarang? <laughs> ini berapa sih Cinta Fitri? <laughs> ya itu kok lebih menarik, lebih luar biasa, gitu kan? Ada apa ini? Ini kenapa termasuk orang-orang yang ketika menyanyi Ketika hatinya gundah gulana aja, ketika hatinya resah. Ketika diputusin, Gitu kan? Terus dia dengerin lagu. Sesungguhnya ku tak hidup tanpa ada kamu aku gila. Itu begitu denger lagu ini langsung. Ih gue banget, gue banget, gue banget. Kok gue banget? pernah ketika kita mendengarkan innal munafiquna yukhad'uunallahu wakhad'uuhum begitu dengerin innal munafik semua orang munafik uh kayaknya gue banget munafik gue banget nih enggak pernah gitu ya aneh gitu kenapa kalau lagu gue banget gitu tapi begitu Oh saya kayaknya orang munafik Oh saya kayaknya orang yang tidak pernah bayar zakat Oh kayaknya saya orang yang malas puasa Oh kayaknya saya orang yang paling sering ninggalin sholat Oh kayaknya saya orang yang memang benar-benar suka durhaka sama orang tua Gak pernah taatim, hormat sama guru Itu kenapa gak muncul? Gue banget, gue enggak Tapi buat lagu semuanya adalah tentang perasaan cinta Maaf, maaf Ketika seorang perempuan sakit hati Dia dengerin lagu tentang cinta Kemudian besok gantung diri Itu banyak apa pernah ada orang sakit hati gitu kan? Terus baca Quran, malamnya gantung diri. Itu gak ada. Itu gak ada. Gak ada. Ya. Gak ada. Bukan hampir tidak ada. Memang tidak ada. Ini membuktikan bahwa Quran adalah dawa obat hati. Jangan dia masih diterusin apa Bu? Iya, ya, lanjutkan, lanjutkan Serius nih. Heeh. Loh, lo udah begini-gini Lagi seru. Jadi Al-Qur'an itu adalah obat, obat hati. Obat hati, obat, obat hati. hati. Terus lagi begini. Fit. Hmm. Lihat, orang membaca Quran itu akan lebih tenteram, lebih tenang. Ya. ya, lebih tenang. Lihat aja kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. tenang, Allah <Sikip> <Sikip> Sakitnya tidur <Sikip> itu, itu menunjukkan bahwa memang suasana batinnya pun langsung berada di zona alfa kan? so. Baik kita akan lanjutkan lagi so tahu deh David zona apa-apaan sih ya? <Sikip> Dan kemana-mana kita akan lanjutkan lagi kita akan bahas Sekarang bagaimana seandainya kita umat Islam ini uh, bisa benar-benar faham ya. Kita semua mau untuk faham dan bisa memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tidak hanya di mulut kita tetapi dalam tatanan aplikatif atau pelaksanannya. Nah nanti kita juga akan minta guru-guru kita untuk berbicara juga dan juga tentunya dengan Ustadz Jefri Al-Bukhari. Tetap lintablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. صلي علي على محمد يا ربي صلي علي وازلني اللهم صلي على محمد يا ربي صلي علي وازلني Ya, buat anda yang sekarang berada di seputar Pamulang boleh mampir ke sini. Kita tunggu ya di Mahat Takausus Pesantren Tinggi IQ Jakarta yang merupakan asal dari Dr. Ahmad Fatoni. Buat anda yang baru bergabung, tema kita kali ini adalah membicarakan tentang Indonesia membaca. Membaca apa? Pastinya membaca Al-Quran. Dalam rangka menyambut Nuzulul Quran tentunya. Tadi Uje sudah sempat menyinggung bahwa dengan membaca Al-Quran hati kita jadi tenang. Quran adalah surat cinta dari Allah. Pada saat kita dapat surat dari pacar Atau dari suami atau orang yang kita sayangi Hati kita pasti merasa tentram Sudahkah kita memperlakukan Al-Quran seperti surat cinta tersebut Padahal surat itu benar-benar dari Sang Maha Pencipta Dari Allah Subhanahu SWT Al-Quran obat hati Nah sekarang bagaimana kalau Al-Quran sebagai way of life The way of life The way of life Eh yang benar gimana? The way of life The way, the why The why kenapa? Iya. Kenapa life Iya. Quran jadi jawaban juga. Kenapa kita harus hidup? Quran jadi jawaban. Kali, oh, nah, pokoknya suka-suka kita aja udah. <laughs> Yang ustad kan ujat. <laughs> saya mah bukan pusat. Saya ustad jadi-jadian. <laughs> ya, saya bukan ulama. Saya ubaru. Ya, beda kan ulama dengan ubaru lain ya. Kalau ulama soleh-soleh ya bertanggung jawab ilmunya bisa dipertanggung. Yo, kalau saya mah enggak ya. Ilmunya ilmu akal-akalan. Seakalnya aja. udah <laughs> <laughs> Oke, okay, ngomongin soal Quran, Allah Akbar untuk melihat dan mengetahui ketinggian derajat seseorang kan kata Rasul di mana dia berhenti membaca Quran di sana letak kedudukan seseorang betul nggak sih? Halo, ya ape? <laughs> Tidak salah gitu ya, Kiai ya, ini masya Allah. Di mana dia berhenti membaca di situlah posisi dia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dengan ini yang pada khatam? Aduh, Allahu akbar. Enak fit lagi bengong ana ya tansah aluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum bihi mukhtalifun. di sana enak fu. Siapa bilang Quran enggak bisa dibuat indah? Bisa. Selamanya orang berpikir hanya nyanyi malam ini gitu kan ku send ku send